We'll Aku mohon norbitin aku Bapak dan ibu jangan ragu Yakin aja bakalan laku wanita cantik tapi cinta selalu ditolak lantaran ku nggak punya duit wajar aja kan belum artis kalau ku sudah jadi artis aku akan macarin artis walau tampangku hancur abis bodoh amat yang penting artis What do Aku jadi artis Sampai menjadi gila